Mitra bisnis Kwi Kiangi melihat, salah satu hal menarik terkait dengan upaya pembenahan kota Jakarta sebagai ibu kota negara yang juga berperan layaknya etalase bagi warga negara lain yang berkunjung ke Indonesia adalah terobosan pengembangan yang dilakukan oleh Pemda DKI bersama dengan pihak swasta yang menyatukan hunian, perkantoran, pusat belanja hingga lokasi hiburan dan pendidikan dalam satu kawasan sehingga menjadi kota-kota satelit di dalam maupun di wilayah pinggiran Jakarta. Untuk melanjutkan bahasan atas fenomena menarik ini, Segera kita berbincang dengan Kwi Kiyangi Baik Pak Quick, apakah terbentuknya city-city di seputar ibu kota memang mendukung pembenahan dan perbaikan Jakarta? Iya, betul, itu city planningnya semuanya oke okay. Nah, pembangunan Jakarta itu kan merata Kota yang berdiri sendiri, di barat ada, timur ada, di semua ada Bumi Serpong Dame, kota yang berdiri sendiri Pantai Dakapo, kota yang berdiri sendiri City-city begitu berdiri di mana-mana kalau kita lihat jalan Simatupang, ya itu sekitarnya itu kantor-kantor besar perusahaan-perusahaan Amerika. Kemudian BSD Unilever sudah pindah di sana, University besar-besaran di sana semuanya. Nah sekarang mestinya orang yang bertempat tinggal di sana bekerja di sana, gitu. Anggap itu kotanya dia. Nah kalau bisa seperti itu ya kemacetannya akan turun drastis. Nah Pak Voke, jika kawasan-kawasan terpadu seperti itu memang terbentuk, bukankah dengan sendirinya penduduk kota juga akan menyesuaikan agar bisa lebih efisien dalam beraktivitas? Ya makanya kalau kita kalau kita berpikir nanti dengan sendirinya akan ke arah sana berarti ini adalah suatu planning yang yang pandai kan Pak Voke ini planningnya pandai saya lihat kalau ini memang dia berdesain seperti itu memang pelan-pelan akan merasa sendiri tidak mungkin kan menghimbau orang pindah saja begitu. Jadi mungkin ini diplan betul-betul, tapi nanti akan jalan dengan sendirinya. Jadi pada saat itu nanti DKI tidak akan macet. Nah di sini yang orang tidak mengapresiasi, DKI ini yang kurang apa? Pengurusan DKI sejak mulai Sutioso sampai diteruskan oleh Pak Fauzi ini sudah optimal, mau apalagi. Gitu. Struktur ekonominya segala macam sudah ideal dan kalau kita merasakan sehari-hari sebagai kota metropolitan ini kan relatif aman. ...dibandingkan dengan Amsterdam, New York, segala. Tapi Pak, apa benar Jakarta memang lebih aman... ...dibanding kota-kota yang Bapak sebutkan barusan? Oh iya. Iya. Di sana orang bisa membunuh untuk 100 euro... ...karena dia drug addicts. Cera, kekurangan uang, sudah ketakian, sakit. Ditusuk. Tidak bisa jalan malam hari di Amsterdam kita. Demikian Kwi Kiyanggi. Benny Rahmadi, PASFM.